Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa lillah Puji syukur hanyalah untuk dan miliknya Hamdan wa lillah Tafsirnya biar tidak mau ditafsir Segala fakta, data, kenyataan itu pun berawal dan berasal dari sisi kehendaknya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 Hamdan wa syukurillah ini maknanya luas sekali tidak hanya puji syukur milik Allah kenapa kita memuji dan bersyukur kepada Allah karena semua kita akan kembali padanya nya Subhanallah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa shallallahu 'ala Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazina nabiyabade. Qoyy ibadallah itaqullah wa la tamutunna illa Saya ingin pengajian ini berdasar Tidak hanya Biwi rame, hati jempe, otak pre, Epekna kanagawe gawe langke Maka murek balik tong di nge jadi bangke Dokter os aja maut bu Maka harus ada landasannya Al-musbit yatlu dalil Ustaz mau ngebahas tema apa kali ini Buka al-arab 179 Biar tidak tersesat kita Guairil makdub Yolot dolin Tafsirnya itu Kalau sudah bisa dibantu. Boleh biar signifikan baca Qur'annya harus dikasihkan ke ahlinya. Surat Al-A'raf 179. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad dza'arna lil jahannama makthiran min al-jin. Ni wal lahum kulubul la yafqahuna biha, walahum ayyunul la ybacirun biha, walahum azzanul la yasmaun biha.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 berlindung dari kelengahan, kelalaian, uh, penyebab kecelakaan bu, pak itu gara-gara satu kata lalai. Maka penting memperhatikan rambu-rambu, ayat-ayat, tanda-tanda Alquran hanya di petunjuk itu lilmutakin. Kalau kitanya takwa, pintar apapun orang kalau nggak ada takwa nggak ada takut ke Allah. Quran nggak ngaruh. Seperti tuh ketika di Jakarta ada manusia di demo 7 juta orang, dia pintar tapi dia tidak takwa. Jadi aang zertahum amlam dirhum. Nah yuk mau sedunia ngedemo juga karena nggak takwa. Kurang nggak jadi petunjuk. Padahal kalau salah saat itu gentle, naik ke panggung ya. Saya merasa bersalah. Udah selesai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 Tadabur itu membaca tafakur melihat ayat yang tersirat tadabur yang tersunat nanti sikapnya tasyakur e, sikap lebihnya Tadakur merenung ada sah? Al-fala al artinya maka tidakkah mereka menghayati al -Quran?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 Wahai akhi mun loba. Hati-hati dengan HP yang ada Qur'annya. Bukan melarang Al-Qur'an ada di HP, kebawa ke air, Kebawah pipis, kebawah BAB itu yang menyebabkan nuji'at bi wahyu, dicabut keberkahan wahyu karena kitanya udah nggak sopan terhadap Al-Qur'an. Kan tempat yang dilarang Qur'an dibaca itu dua, satu kuburan, dua toilet. Sekarang orang pipis bawa software Qur'an Quran bukan tidak dibaca hari ini. Uh, hafid banyak di Bandung, Elvetteki gede di Jemberung, lembaga pengembangan tilawatil Quran, pengajian di mana-mana. Tapi ngaji nana tengah jenis gitu loh. Yang ada ngaji jadi rame. pinuh parkir ngaji teh kemana ngaji? Selebihnya ngaji har. Gaiduk Bismillahirohmanirohim Bismillahumudh Salah doa tidak proporsional. Ya, hati-hati dengan tihang dan tembok di masjid itu ya, tak dituntun dan dituntut untuk jadi cowok tulang lunak ya, tidak bisa menopang tulang punggung apalagi menopang jadi tulang punggung keluarga ya, kalau ngajinya sudah bersandar, gak apa-apa pak yang sudah mah sudah lah, itu mah takdir itu kapling termahal pak kalau jumatan pak ya, nyarande area ya, ada yang ngajinya itu ngajik jerik, ngaji her tidur Ada yang ngaji brut? Hmm, apa itu ngaji brut? Ngobrol, Ustad ngomong, lu ngomong, oh, ya Ustad Epi teh berminyak keningannya. Eh, hey, ngasih motoran. Aku cowok Pertamina ya. Jadi berminyak. Eh, hati-hati ya, jangan menghina orang. Cewek sekarang lebih memilih cowok yang goreng banget daripada cowok goreng milik. Ustad Epi nggak kaset, cuman laku daripada anak-anak wira GGM, ganteng-ganteng mubazir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 Istri aja pengen kayak Khadijah kelakuan kayak Abu Lahab, mimpi, kelas, harus berimbang dong. Mobil aja dispuruing balancing. Ustadz Yapi nggak ganteng, cuman jentel dan ngangenin itu aja masalahnya mah. udah ganteng cantik mah relatif, nu mutlak, nu goreng mah. Eh, persoalannya kita sama-sama punya hati, kata Mita di lagunya. Dimana ada cinta seperti ini?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 Untuk paham ini harus ada kampus wiyatama memahamkan itu, apapun segmennya, termasuk kajian kita bagi ini. Karena bentuk indikasi seorang diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ketika ada hadis wama yuridillah bihi khairan yufak terindikasi ini diberi kebaikan, dia diprekuensikan yufak kihupidin paham terhadap agama. Maka cari cowo yang paham agama. Papar bidet jadak, jangan hanya ganteng, kaya dan turunan baik-baik. Cok -baik. ibu kasih pilihan, mau jodoh seperti apa yang belum punya jodoh khususnya nih? Ada cowok tuh ganteng, pintar, strata sosialnya lumayan, berpendidikan, berposisi, cerdasnya luar biasa, cuman gede amek yang pedit Di satu sisi, ayadi eh, lalaki tuh berminyak penek beungeutna saya dijelaskan ya mau ditafsir lah ya roromeuhan bodoh miskin tapi saleh eung bagir sok rek milih mana sok orang media tam harus berani mengambil keputusan enggak ada kebingungan di sini hidup adalah pilihan tidak ada yang sempurna kenapa donat bolong tengahnya kenapa karena hidup enggak ada yang sempurna yang sempurna itu hati ustaz buat kalian itu aja Okay. Kan dalam ilmu matematika ada kotak persegi panjang berapa sudut 4, Kalau segitiga berapa sudut? Ada garis, ada awal, ada akhir. Saya nggak mau jadi benda yang tiga tadi. Saya maunya jadi lingkaran dan nggak putusnya sama media Tama Keh? Okay. Ingin yang sempurna di mana barangnya memanjikan istri pengen kayak Khadijah kita udah kayak rasulullah belum? tadi benghar, pinter, strata sosialnya juara modis tapi gede amak jeng pediit dahlinget tuh mantak loba anu salatina ganteng pemajikan pegang ngabatin nyabak gamis langsung tong runtah tapi beda e eje tadi miskin berminyak terjelas banget soleh walaupun bodoh tapi soleh jeng banget Ulin ke pasar baru sama istrinya teh pegang gamis kok Ma mau langsung komen ateng iya ya berapa biji satu menanggung semua aja padahal miskin padahal miskin dan bodoh tapi bager nanya karena atena iya bapak aslinya semua hari ayah artos mah kan miskin life is never flat nggak ada hidup itu tidak seperti apa yang anda pikirkan tapi seperti apa yang dijalani tongkah hayal Laisal iman bittamani Ingin masuk surga Wajah-wajah perindu surga ini Mau masuk surga, mau? Mau masuk surga, kelihatan Saya punya temen, selebritis Aura kasih, kalau lihat akwatis ini Aura Kaspon. Semua juga ingin masuk surga Yang malas itu perginya saya emang kalau ada yang ngebenci Ya Allah, jangan kau apa-apa kan dia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 Kalau Hawa, kenapa namanya Hawa? Hawanya curiga. Aku curiga, jangan-jangan bener beb ke Hawa ke Adam ngomong sok atuh opi weh asaan, <SILENCIO> cenah, Adamah dimuntahin lagi jadi jakut perempuan mah ditelent jadi eta maka terkena dengan istilah buah holdi. <SILENCIO> ya? Pantennya apa ini? Sedang tenang. Senang full facility di surga, satu larangan dilanggar, offside, diusir ke dunia. Kita anak cucu Adam ingin ke surga, ingin. <laughs> Berapa larangan yang sudah dilanggar? Banyak. Kenapa PD masuk surga? Punya <laughs> orang dalam. <laughs> Untung Widyatama ngadain program ya, keren banget Tadabur Al-Qur'an. Maka tadi Ustaz buka surat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 Dia punya koleksi keranda. dan saya kalau mau kek. Ayak keranda metik silver. Kuncinya sudah saya pegang. Apa maksudnya ini? Ini keras hati. Maka avala ya tetep baru Kenapa dia ada kajian Alquran Am'ala kulu bin appaluha. Atau memang hatimu banyak kepentingan. Tidak karena Allah. Tapi karena oleh. Oleh karena dan karena oleh-oleh. -ole.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 Napa sih sejuta alasan untuk baca Alquran itu selalu disiapkan bu kenaon tengawas abiman abimanteng gaduh budak jadi di rumah sibuk sendiri cek Boga budak cek ngaji teh alasanan Boga budak ngepel punya lira popoet dan lain sebagainya tanya sama orang yang punya anak bu kenapa nggak ngaji budak besar marota cek nutupaga budak budak cek nutupaga budak bu pas ayah Agustusan nonton dangdut elektronan, bu ayah dideningan budak budak ngertanya melong ke orang kabe ini ada di ayatnya wakanal insanulirab jadala. untuk Allah itu banyak alasan, subuh tunduh duhur ripuh, asar hoream magrib pabelit jeng dunia terbalik diris isah redang, tahajud pagujud jeng selimut betul? jakat bangsat. Di mana ibadah yang tidak ada tanjakannya, jangan merasa beriman kalau belum diuji. Saripi bukan tidak mengindahkan pakaian, serba salah orang membuat saya bersikap. Pakai gamis bu tempo hari ke masjid pernah dengan niat tulus, tapi efeknya luar biasa. Kemana budak penegak memakai baju pemajikan Aduh, melakpa remasok jadi yukut, melakade masok timbul butut, pakai gamis disebut budak penek memakai baju pemajikan, pakai kopek disangka rek ngawinkan kemana lebih, pakai kupluk pun masih dipersoalkan heh, kemana tukang pila, terus aku ngaji harus pakai baju renang muslim gitu terus ah capek ah, ternyata catet buat status pagi ini caption in the morning ya, yeah. ya yeah. ternyata lelah itu disebabkan tidak lillah tulis lelah PS Lilah hashtag lelah itu gara-gara tidak alil ya. kenapa sering mengeluh karena jarang Allah beda seuruh ngepeknya seumur hidup asli tenang, tegang, sempat, sempit pemicu, pemacu, kendala, kendali mencintai, mencela ya itu rubahnya frustasi, prestasi sok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 merek jajak Allah habeh bener inallah wa janji Allah tuh bener cuman hati kita yang keras nggak mau kebenaran menerima kebenaran itu ragu kalau telarai hudalil muttain ini Quran akannya di petunjuk satu kalau tidak ragu dua kalau ada potensi Taqwa Garut Bandung 60 kilo Bu Garut semendang 45 kilo Itu petunjuk diperlukan bagi orang yang mau kegak kesuman ke Sumed. Bagi yang mau tidur perlu nggak petunjuk itu? Nah. reksare sare maca Google Map. Garut Bandung, naon rek impi Garut. Orang tidur aja di bis lihat rambu-rambu tangkorak, ada tulangnya. kan sare mah komenna rajinnya pemerintah tangkorak aja digambar. Lain kerajinan teteh, tanda bahaya. Jadi Bu catat, Al-Qur'an ini diperlukan siap yang yakin ada hidup setelah mati, yakin ada akhirat setelah dunia, alladzina yu'minuna bil ghaib. Tapi kalau tidak ada takwa dan meragukan enggak masuk ke hati. Maka Allah enggak suka diragu-ragukan. Apa ayatnya? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin min mislih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 Judgment, punishment, dakwah itu mengajak bukan mengejek setuju, dakwah itu merangkul bukan memukul, dakwah itu membina seperti ini bukan menghina, dakwah itu menyayangi bukan menyaingi, dakwah itu memberi solusi bukan mencari sensasi badi selfie, dakwah itu mencintai bukan men mendengki, mendaki bukan mendengki, dakwah itu menjadi pelopor bukan jadi pelapor. matan alamin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 Jadi harus ngasih contoh ke anak mah paling sensitif kan perempuan mah kelihatan oratnya sedikit beban bapaknya di akhirat nanti kalau dinaik kasih contoh nggak nurut susah ya orang Irian disuruh pakai baju bener tuh kita pergi dibuka lagi dibakar aratu karena pakai baju teh sampai ngurus nyuruh tentara tuh waktu ngebagi pakaian layak pakai ke orang Irian ditau ke senjata pakai pakaian ayat tentara mandi pakai buat itu dibuka deh, gendah gendahnya pakai maskpion, murnya, ptknya. Nah kalau bapak rada kendala, nyuruh ibu pakai hijab yang benar, minta telepon saya, nanti saya putus tentara ke sana. Berarti istri saya, istri kita, turunan Irian, ya. eh nah, anak-anak saya perempuan semua. Nah tutup laurat muna. Ah, ayah juga eh ayah mencuat, muna. Ah dilawan mang pipasnya, saya dikukup lu, bawainya asalin nusant Koplok Eh, nurut tuh ayah aja pakai jilbab, diajaklah nonton conjuring dua, falak ya, falak kan pakai hijab sarinya. Teteh nggak malu sama falak, falak aja pakai hijab hantu teh masa kita enggak? Makanya rasa malu itu harus ditumbuhkan karena malu sebagian dari iman. Hari kini Widiatama ada kajian. Kalian di kamar kos aja gak keluar Gak malu sama tiang listrik yang listrik aja di luar Hari Sabtu nggak ada kegiatan Piknik kelhani dong ke masjid Widyata mak. Dodo aja piknik Kaleng aja ngumpul Hongguan bu, tahu Hongguan? Itu anaknya bukan dua, tiga kalau ditelusuri investigasi sejarahnya Dia tuh bukan janda pak, jangan tertarik Ke yang teteh-teteh di kaleng Hongguan Walaupun bule, dia punya suami Suaminya di Kaleng Monde Tentara Inggris yang kopeahnya jangkung itu Karena tentara jarang pulang ke rumah, tapi namanya bukan Toyib ya Terus anaknya itu tiga, yang satu udah ngekos di Kaleng Nisin si Teteh ya Tama Yang suka pakai sepeda Tapi bibi bibinan di susu capnona Kaleng aja ngumpul Masa Widyata mah ngumpul? Malu dong sama Kaleng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 angkat top hari gini nggak kajian gak gaol yang masih di mall yang masih di tempat hiburan, diskotik apapun itu hmm, itu mah kekonoan, zaman fir'aun juga udah ada, yang kekinian tuh yang balik ke Allah Cung yang nggak mau balik ke Allah, semua juga akan dibalikin, tapi sadar sengaja atau tidak baliknya maka am, apalah yata debarun al quran am kulubin akfalhuha kenapa tidak mau baca quran pada itu petunjuk bagimu karena memang banyak penghalang-penghalang maka surat al, al araf 179 ustad baca pelan saya yang yang nerejemahinnya saya kadang suka salut sama diri saya sendiri enggak pernah bahasa, belajar bahasa arab tapi ngerti gitu pinjem kursi boleh sok atun ustadini Välkädän näin, joten tämä on hyvä. Tämä on hyvä. Tämä on hyvä. Tämä on hyvä. Tämä on hyvä. Masuk on hyvä. Tämä on hyvä. Tämä Aku sediakan tempat li jahannama bernama jahannam Kasihron kebanyakan penduduknya Minal jinni wal insi Dari bangsa jin dan manusia Bukan manusia atau jinnya Pertanyaannya manusia seperti apa? Lanjut Lahum la nabiha Punya hati tapi tidak fakih Tidak mau paham hatinya Ayat 24 surat Muhammad Banyak penghalang Banyak prioritas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 Kulub, dan Qur'an adalah az-zikro, sok lagi galau baca Qur'an, aslina, Sage ciri pertama galau diarahin sama Ustad baca Qur'an, pi cerik. beneran <tuh>, pi mendingan nah, aku itu dengan arti, biar bacanya signifikan, baca dong dengan artinya, banyak mana yang membaca dengan yang tidak, banyak yang tidak, oke, barusan dibaca,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 menyatakan ikhlas itu sendiri, sehingga sesuai ikhlas yang kita maksud dengan ikhlas yang Allah maksud karena banyak, ikhlas artinya sudah jadi nggak jelas, charging ikhlasnya insya Allah, ternyata terbayar dibayar Bukan fakta, eh kenapa di masjid ada kajian, kadang di laluan Alhamdulillah Ustaz salilah ayah masjid etak, abdimah istiqomah istiqomah kumah Kagoda gunung ngaji, bener tadi Puasa balalotram eh hey, eh, ini orang sahur malah botram balakai cerakan salila ayat bulan puasa ustad Abdiman teraka goda kunu puasa. Ayo ngaji sien ria jika bener teteh ngomong deh. Ayo ngaji sien ria mana mateng ngaji nawe ria. Kau mau ngajinya, tengaji nawe nyen status, nggak ngaji. Ria kan? Tanukir jelmanu bakal asup narakan tanpa hisab deh. Maka laum kulubu layab kohu nabiha. Mereka diberi hati, tapi tidak mau paham dengan hatinya. Lanjut, Sal. Walahum a'yunullayubasiru Artinya, dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ciceno sebelum dikecieno Bersyukur atas nikmat mata. Orang buta hafid Quran, kita buta hati, sehingga Quran tidak hafid. kata teh panon daging jadi. Reka garut, lilir, eh adici anjur, coba gerak. Naiknya di terminal cikangguk, gek diuk, bismillahirrohmanirrohim. Sare, ningali rambu-rambu, disebut pemerintah rajin, tangkorak digambar. Lilir, eh di cik anjur, jomlak cangkek nah di terminal cik anjur. Matak. Cari kan konek jeung supir. Pir, nek nah, ya di Cianjur? Ibu ke sini deh. Ibu kan punya mata, kan dia gerak. Di Jiwir ku Baca jurusannya Bandung, Cianjur. Bandung Cianjur Bandung Garut, Bu. Bandung Cianjur Soca geing jadi. Ibu tadi di terminal baca jurusan dulu nggak, Ibu di dunia baca Quran enggak? Kenapa lilir aya eh, di neraka gitulah logikana mah paham ya? daging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 Dokter kejebak itu nanya dapat ikannya, yomlong no dapat dapet berapa? dua, yang nanya nanya ini sangka lauk ikan bahagianya di kolam manusia nggak bisa bahagia tanpa agama, ibu jangan lebay deh hari sabtu, minggu nyokot taman ngegemburin tanaman dimainin tanahnya, teman cacing Mm, Kanunnya cacing, jenuh merenya, na -e. asukka, bubur kacang sok piknik. Asukka. Bubur kacang geluh, cacing pae. Manusia cari bahagia, keluar dari agama, mimpi keles. Kenapa? Vokalis linking Park bunuh diri. Kenapa Kurt Cobain, bunuh diri. Kenapa tokoh-tokoh dunia, Leonardo da Vinci, bunuh diri. Sekarang bu catat, pak, semua, sahabat Ranking tertinggi Kematian disebabkan bunuh diri Meniliki rating pertama Satu juta orang Lebih tiap tahun melakukan Aksi Memutuskan urat nadi Bernama bunuh diri Saya kalau nganti kecil anjur lewat Raja Manala Hewe sok ereninya baring aduh Hewe cena usah nunggajeleng Ngapoi banji jamping teritalian Ditinggalkan pemajikan, hutang tegak bayar, susah move on dari mantan. Eh kan yang paling berat Agustusan hari ini, kemarin saya ikutan lomba ngangkat piring. Berat. Anak ngangkat piring di hajatan mantan. Ayangnya gak Asli nah. Untuk buka iman, ayangnya bunuh diri. Sok bu ujian, jangan pernah semburimang kalau belum diuji. So kalau mantan kita ngundang kita kehajatan pernikahannya, gimana perasaan kita? Hianati, sebisa dirimu menghianati. Oh, sakit banget. Nges, datang bukti kuat keikhlasan naik kena panggung. Kamu mau nanggap dangdutan? Mang, ndas mang.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 Tidak mau mendengar, cerik, kiripik, teteh, <tik> mingga aja. ya, saya buka dulu. Baik, enggak oren. Tuh, sini lapadnya lapad-lapad. Tadedeh puter bergilir kesana. Sama, semua potensinya lapad Allah. tahu enggak, yang ngasih telinga itu siapa? Muazzin yang menyeru, terima dengan telinga. Ayyallah, sholah, lau lau lau lau quata illa billah. Karena kedengeran. Ngga ada daya, ada kemampuan, ada upaya, ada kekuatan. kalau tidak diberi peringatan, karena banyak yang punya telinga tapi tak mendengar. Lagu bimbok kan gitu. <tuh> Bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar. Jeli lemer teteh. <tuh> Bergunjing hampir tiap hari. Ngeri kan? Ini ayatnya Hirupla te taliti terpakai mata celi jeng, ati Potensi surat Anahal 78 Syarat syukur itu potensinya tiga Wallahu ahrohja kumim butuni umahati kumla ta'lamuna syai'a wa ja'lalakumun sam'a Wal afsara wal af idahla alakumna syukurun Gimana termasuk yang bersyukur Kalau lupa fungsi mata telinga dan hati taliti mata telinga dan hati Orang gak teliti karena gak menggunakan Mata, telinga dan hati. Ngeringa apa yang akan didapat kalau tidak syukur ya allah? Terjekruk. Kalau nggak ngjekruk tuh kan doa. Slek ayat slek al-alam 179 Ulaika ambalhum Seperti binatang saja mereka. Malah lebih sesat daripada binat. Binat Penyebabnya? Ulaika nggak kajian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 Ya semua juga sepita yang berjalan jangan ada pengkutusan setuju kalau ustad, anda ustad evi tahu masa lalunya seperti apa, gak mau dengerin kajian keren kayak gini, aku aja yang ditutup oratnya sama Allah oke baju, daek tuh di ceramahanku no pake selempak mungkul aliran naon di iya aliran Rancang iya ustad make pake cangcut ceramah kulhuallahu ahad demi waktu baru ngecapruk Allah, jangan-jangan sombong, jangan besar kepala, bising tasup tersub undur makola, kola tandur man kola, udah selesai, urusan ninja Hatori nikmati perjalanan hidup asik tong riwe catur cik atau tertib ulah riwe kemana atau gaya menicuruk ka kabatur padahal pulang mah masing mah masing dokter oz, maot, olga saputra, wapat susisi milikiti, mati, teh selebriti urang selain selebriti, hirup, taranghaji, nyusahkan deh. Benget, tasuse. Kala'an ambalhum atol ulaikahumul gafilun. <lain> Maka rosu bersa ber, ber, apa berlindung kepada Allah, penutup. Sebelum tanya-jawab, Allahumma ini a'udhu nafsilat tasba. Ku berlindung kepada Allah dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Wa min Dari hati yang tidak pernah husuk. Wamin dua illa doa du yang tidak diijabah Wamin ilmi pak Dari ilmu yang tidak bermanfaat Jadi ilmu yang bermanfaat tuh Quran Alomanias asaluka ilman nafian itu tafsirnya tuh Quran Ilmu yang bermanfaat jidni ilman warjukni pahman tuh Quran Alomaini as'aluka ilman nafi'an wa rizkon wa amalan mutaqobalan, itu Qur'an. Allahummanfak nabimaa alamtana wa alimnama yanfauna wa jinnah ilman yanfauna, itu Qur'an. Al-Qur'an ala Qur'an, no maka Qur'ana benar Ma saruwa, tapi pas seah, salah dah maca Qur'an teh. Qur'an tidak ada ajaran perpecahan. Maka saya paham sekarang, kenapa kita harus menguatkan bineka tunggal ika. Karena yang mayoritas, Di Indonesia adalah muslim sementara lihat, ketika saudara kita minoritas, di rohingya Myanmar mereka tidak teriakan tunggal ika, ikat bina tunggal tenggel. orang mencit sapi itu bencit dulur orang, ngeringa. kalau tuduhannya Islam teroris, banyak orok teroris banyak perempuan teroris ini dinyatakan hoak ya baik so, tunggu azab Di surat al-buruz ayat terakhir tidak ada siksaan kecuali mas Keimanan, kita terlalu nyaman jangan masa beriman kalau belum diuji al aqsa salat per enam menit lebih dari enam menit ditendang lebih ditembak kita salat dikasih leluasa masya allah salatnya cepatnya luar biasa Bismillahirrohmanirrohim <tuh> <tuh> waladolin asri pabulit jengwat ini Para seneng insana la laladina seneng la dinaman uamil salihati kalahum anjurun wa iru mammun gedengaran sama makmum juga makmum kompak antep-antep. Mendingan liladei atahiyatna pabeulit atayatu lilallahu salawat wa taiwa salam salallahu alaihi wasallam wa rahmatullahi Di mana rasa syukurmu? Awas Allah ambil lagi kemerdekaan yang sudah kita dapat.